Demi tekanan akan datang silih berganti dalam judul yang berbeda-beda Mayoritas menekan yang minoritas Kaya menekan yang miskin Berkuasa menekan yang lemah Besar menekan yang kecil Semuanya terjadi Dan bisa kita lihat dengan mata telanjang di kesarian kehidupan ini Siapa yang mau berkata tidak ada hal itu Ya tak lebih dari pembohong saja Tekanan memang sangat menyakitkan Tetapi yang jauh lebih penting untuk disadari Di bumi pertiwi yang tercinta Yang sejatinya sudah merdeka dari penjajah Ternyata tak bebas dari tekanan demi tekanan Yang datang silih berganti Dalam judul-judul yang berbeda Mari belajar menjadi bangsa yang besar Bangsa yang tak menekan Satu dengan yang lainnya Sebaliknya Mayoritas Menjaga yang minoritas Yang kuat Mengangkat yang lemah Yang kaya Membantu yang miskin yang berkuasa menjadi pengharapan bagi yang lemah alangkah indahnya kalau itu adalah semangat bangsa sehingga tekanan demi tekanan bukan lagi ancaman perbedaan bukan malah petaka karena perbedaan bisa menjadi kekuatan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya tak ada tekanan kecuali kenikmatan hidup dalam kebersamaan Tidakkah Anda merindukan? Selamat membangun hidup dalam kemerdekaan, yaitu dengan tak menekan dan tak perlu merasa tertekan. Semoga bijak untuk memahaminya, sehingga kita memiliki kemerdekaan yang seutuhnya. Bersama saya, Bigman Sirai.